Wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah maba'd InsyaAllah pada sore hari ini kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Tauhid. Sebagaimana ini adalah pelajaran kita yang pertama Dan insyaAllah setelah ini kita akan lanjutkan pada Kitab yang kedua Pada Kitab ut-tawhid ini Pada pertemuan yang lalu Kita telah membaca Dalil yang ketiga Dari bab kitab ut-tawhid Dan saat ini insyaallah Kita masuk kepada dalil yang keempat Dalil yang keempat Wa Dan firman Allah ya, Firman Allah di dalam surat An-Nisa Ayat yang ke-36 Surat An-Nisa Ayat yang ke-36 Allah mengatakan Wa'budullaha Walatushriku Bihi syai'an Allah berfirman Wa'budullaha Dan beribadahlah kalian Kepada Allah Walatushriku bihi syai'an Dan janganlah Janganlah kalian menyekutukannya dengan satu apapun. Al-ayah. Ya. Kalau di dalam ayat ya dalil penulisan ayat lalu kemudian diakhiri dengan kalimat al-ayah ini maknanya adalah atmilil ayah. Ya. Sempurnakanlah ayatnya, sempurnakanlah ayatnya. Jadi syekh hanya nam membawa satu potong dari ayat yang dia jadikan sebagai dalil walaupun sesungguhnya ayat ini diinginkan dari kita untuk menyempurnakannya sendiri ya kalau dalam hadis atau dalam petikan-petikan ulama kalam ulama biasanya ditulis dengan alif lam dan kha artinya ila akhirihi ila akhirihi maksudnya uh, Cuplikan terus, cuplikan itu, potongan itu Terus diinginkan hingga akhir Ucapan sang imam atau sang penulis tersebut Ya kalau bahasa kita Biasanya dengan istilah DST dan seterusnya Ya dan seterusnya <tuh> Dalil yang keempat Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-36 <tuh> Wa'budulloha Wa'la tushriku Bihi syai'an Wa'budulloha dan beribadahlah Kalian kepada Allah Wala tu shiriku dan janganlah kalian menyekutukannya. Maknanya kalian lihat di bawah. Lalu shiriku maknanya utruku ashirka. Tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan Tinggalkanlah oleh kalian kesirikan. Wahua dan dia. Eh, mak, ya ni makna syirik. Apa itu makna syirik? Ya, ini perlu diperhatikan karena ini dosa yang paling besar di dalam Islam. Yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya, bisa membuat seseorang murtad dari agamanya, naam dan dia akan masuk neraka selama lamanya ketika dia mati belum sempat taubat, ya belum sempat taubat dari dosa ini. Apa mana syirik? Wahhuat aswiyatu gayrilahi billahi, menyamakan yang bukan Allah dengan Allah, ya menyamakan. Yang bukan Allah dengan Allah Dalam istilah lain Menyekutukan Allah Fima huwa min khosya isillah Pada perkara-perkara yang itu Adalah kekhususan Allah ya, Menyamakan yang bukan Allah Dengan Allah Pada perkara-perkara yang itu Khusus milik Allah subhanahu wa ta'ala Dan kekhususan Allah itu Dibagi menjadi tiga Dibagi menjadi tiga yang pertama yang disebut dengan rububiyah dan yang kedua disebut dengan uluhiyah dan yang ketiga disebut dengan al-asma was-sifat kekhususan Allah yang pertama rububiyah adalah kekhususan Allah dari sisi penciptaan pengaturan pemberian rizki semua yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala wajib kita esakan Allah dari poin yang pertama ini yakni kita meyakini Allah satu-satunya sang pencipta Allah satu-satunya pemberi rizki Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya satu yang menghidupkan dan mematikan ya. Kekhususan Allah yang kedua Adalah kekhususan yang disebut dengan uluhiyah ya. Uluhiyah adalah Allah utabarukah wa ta'ala diibadahi satu-satunya dan tidak disekutukan Allah memiliki hak untuk diibadahi Dan Allah tidak boleh disekutukan dengan satu apapun Semua ibadah hanya untuk Allah Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Tabaroka wa ta'ala Dan ini poin yang kedua inilah yang kita pelajari di dalam buku ini Buku yang setebal ini Semuanya berbicara tentang Ya kehususan Allah yang kedua ini yaitu yang terkait dengan ulu hiya iya. kemudian kehususan yang ketiga adalah yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini, kita imani Allah, lah, Allah memiliki nama-nama yang baik yang kita sebut dengan asma'ul husna Iya. dan di setiap nama itu memiliki sifat-sifat yang sempurna yang tidak ada dari satu makhluk yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam nama ataupun sifat tersebut. Iya, walaupun mungkin di sebagian sifat Allah memiliki sifat itu manusia juga memiliki seperti sifat rahmah ya. Kemudian barakallahu fikum sifat mendengar ya. Akan tetapi sifat tersebut pada hakikatnya adalah berbeda. Berbeda keifiatnya Ya Berbagai naam Sebagaimana berbedanya Allah Tabaraka wa ta'ala Dengan makhluknya ya. Di dalam ayat ini Allah mengatakan Wa'budullaha Dan ibadahilah Allah Walatushriku bihi syai'an Dan janganlah kalian sekutukan Allah Janganlah kalian Samakan Allah Dengan suatu apapun Perhatikan Allah mengatakan syai'an Ya, di dalam syarah di bawah dikatakan syai'an nakiratun fi siyakin nahi. Syai'an di sini adalah nakirah pada konteks nahi, larangan. Syai'an kalian perhatikan diakhiri dengan tanwin. Dan tanwin ini menunjukkan kalau syai'an ini adalah kata yang sifatnya masih umum. Iya. Naam. Dan di dalam kaidah bahasa Arab, dalam kaidah nam Na balaghah kalau ada nakirah jatuh pada konteks larangan ya seperti di dalam ayat ini janganlah kalian menyekutukan Allah dengan satu apapun fa ta ummusyrika nakirah di sini mencakup kesyirikan seluruhnya secara umum larangan di sini larangan berbuat syirik ini adalah larangan yang umum Kabirohu Wasogirohu Baik syirik besar Ataupun syirik kecil Dari sini kita ketahui Bahwasanya syirik dibagi menjadi dua Ada syirik besar Ada syirik kecil ya, Perhatikan yang harus diingat apa itu makna syirik Makna syirik itu bukan bahasa kita Yang artinya iri atau dengki Syirik di sini adalah Menyekutukan Allah Menduakan Allah Dan Syirik ini ada yang sifatnya dosa besar Ada pula yang dia itu syirik kecil Syirik kecil Saya ulang, saya minta maaf Syirik itu dibagi dua Ada syirik besar Dan ada syirik kecil Syirik besar adalah dosa besar yang paling besar Adapun syirik kecil dia dosa besar Dia dosa besar Perbedaannya kalau syirik besar, dia bisa membatalkan seluruh amalan seorang hamba. Ya, membatalkan amalan seorang hamba secara seluruhnya. Di antara syirik besar, contohnya adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya, menyembelih untuk selain Allah. Apakah menyembelih untuk jin Menyembelih untuk dewa Menyembelih untuk penunggu pohon Penunggu laut, penunggu gunung Iya Ini adalah perbuatan yang haram Perbuatan yang teranggap Menyekutukan Allah Kenapa? Karena menyembelih Untuk pengagungan Untuk penghormatan Untuk naam Barakallahu fikum penghambaan Ini adalah Sembelihan yang jenisnya ibadah Sembelihan yang jenisnya ibadah. Sehingga tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Tidak boleh diberikan untuk selain Allah. Sembelihan yang seperti ini. Hanya boleh diberikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang melakukan ini. ya Menyembelih untuk mengagungkan jin misalnya. Ketika dia berbuat syirik Maka. Na'udzubillah min dalik. Yang gugur bukan hanya sembelihannya saja. Iya. Yeah akan tetapi seluruh amalan yang lain akan gugur. Iya. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, ini hanya membatalkan amalan yang diiringi oleh syirik itu saja. Contoh syirik kecil adalah riya. Apa riya? Menginginkan pujian dari manusia dari amalan yang dia perbuat. Misalnya dia sedang membaca Al-Qur'an, kemudian datang di sana gurunya datang mungkin di sana bosnya datang di sana tetangganya lalu dia baguskan lalu dia baguskan bacaan Qur'annya agar didengar agar dilihat agar dipuji oleh orang tersebut nah ini riya ya atau yang tergolong dengan riya seperti sum'ah nah adalah syirik kecil kata para ulama syirik kecil hanya membatalkan amalan yang dia lakukan itu saja Naam Naam dan tidak membatalkan amalan-amalan yang lain Dari sini kita ketahui Kalau syirik besar Adalah syirik yang menyebabkan Seseorang keluar dari Islam Na'udzubillahimin dalik Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Inna allaha la yagfiru ayyushroka bihi Wa yagfiru maduna dalika lima yasha Di dalam surat An-Nisa di dua tempat Di dalam surat An-Nisa ia. Inna allaha sesungguhnya Allah La yagfiru ayyushrakabihi Tidak mengampuni dosa syirik Dosa Allah disekutukan Wa yagfiru maduna dalika Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu Di bawah kesyirikan Lima yasha Bagi siapa yang Allah kehendaki. Iya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Dan juga kaum muslimat. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena jangan sampai ketika kita bodoh dalam satu masalah, satu perbuatan, naudzubillah kita kemudian terjatuh ke dalam perbuatan tersebut. Iya. Dan ayat ini, kita kembali ke ayat ini adalah larangan untuk berbuat syirik secara umum. Apakah syirik besar ataukah syirik kecil? Kalafadilatu Sheikh Saleh Fauzan Hafidhulloh dikatakan oleh penulis. Ya, yaitu Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Al-maknal ijmali lil ayat, makna global dari ayat ini. Yaqmurullahu subhanahu wa ibadahu bi ibadatihi wahdah. yang saya inginkan agar seluruh kita memiliki buku ini. Apakah dia membeli secara seluruh ataukah memfotokopi sebagian-sebagian? Iya, -sebagian? kenapa? Ini untuk melatih kita Agar kita belajar dari buku-bukunya para ulama Iya, siapa tahu nanti Insya Allah Allah mudahkan Dan ini adalah niatan kita Kita akan membuka pelajaran bahasa Arab Ya, baik percakapan ataupun membaca kitab Yang insya Allah akan dibuka untuk kaum Hawa Apakah Naam untuk kaum ibu-ibu ataukah untuk remaja putri Insyaallah yang dengan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan kadar keilmuan kita, meningkatkan keimanan kita, dan kedepannya mudah-mudahan semua kita ya bisa menjadi muslimah yang baik, ya semakin baik dengan kenapa? Karena dia bisa menggali sendiri ilmu agama. Ketika dia membaca Al-Quran dia tahu artinya. Ketika dia membaca hadis dia tahu artinya. Ya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Taroq taufikum amrayni lan tadillu intama saktum bihima Aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang kepada keduanya. Apa dua hal itu? Kitabullahhi wasunnati yaitu Al-Qur'an dan petunjukku sunahku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kitabullah dan sunah Rasul ini untuk dipelajari. Dan mereka datang, keduanya datang dengan berbahasa Arab, sehingga perlu bagi setiap Muslim dan Muslimah untuk bisa bahasa Arab. Iya, kaudaruwah bimasyaafaaal. Iya, ya ini memang kehendak dari Allah bahwasanya Islam masuk oleh pedagang, pedagang India dulu. Iya, sejarah menulis bahwasanya masuknya Islam ke bumi Nusantara ini dari pedagang-pedagang India, padahal di negeri-negeri lain seperti di Afrika, ya. Nah, ketika Islam itu datang dari kalangan bangsa Arab, apakah Arab Saudinya ataukah Arab Yamannya, ya? Mereka bukan hanya mengajarkan Islam, akan tetapi mereka menaam, bahkan memaksa, ya, mengharuskan, ya, orang-orang di negeri tersebut untuk belajar bahasa Arab. Sehingga di Afrika sana Negeri-negeri yang dulu dimasuki oleh Naam, kaum muslimin Dari negeri-negeri Arab Mereka pandai dalam berbahasa Arab Seperti di daerah Singkid Ya Mauritania Naam, Mauritania Di belahan Afrika Dan juga di Naam, Barakallahu Fikum Bagian Afrika yang lain Mereka bisa berbahasa Arab Bahkan muncul di sisi mereka Ulama-ulama ya berbahasa Arab ya ulama-ulama bahasa, ulama-ulama hadis dan lain sebagainya. Iya. Nah, akan tetapi malayudraku kullu layutraku juluh sesuatu yang tidak bisa didapatkan seluruhnya, maka jangan sampai kita kehilangan intinya. Iya. Naam, walaupun Islam masuk dari sisi pedagang India, jangan sampai lalu kemudian kita tidak ingin untuk mempelajari ilmu agama. Insyaallah, ya insyaallah mudah-mudahan minta doanya Mudah-mudahan nanti di waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan membuka pelajaran bahasa Arab tajwid untuk kaum hawa, ibu-ibu dan insyaallah kita akan berusaha, naam, naam agar hal ini bisa terwujud. Tayib, <tuh subscribe> so, <yuk> kita lanjutkan. Al-manal ijmali lil ayah. makna global dari ayat ini. Ya murullahu subhanahu ibadahuhu. <tuh> Allah yang maha suci memerintahkan hamba-hambanya bi ibadatihi wahdah memerintahkan apa? memerintahkan untuk beribadah kepadanya saja. Untuk beribadah kepada Allah saja. La syarika lahu tidak ada sekutu bagi Allah. Wa yanhahum an dan Allah melarang mereka dari perbuatan syirik. Wa lam ya an min anwa'il ibadah dan Allah tidak menghususkan satu macam dari macam-macam ibadah di dalam ayat ini perintahnya ibadah tidak dikhususkan ibadah sholat saja, ibadah puasa saja, ibadah haji saja tidak. Tapi Allah memerintahkan ibadah kalian kepada Allah maka ini mencakup seluruh jenis ibadah. Ya, kita lanjutkan. La duaaan, wala salaatan, wala kairohuma. Allah tidak menghususkan doa saja. Tidak pula salat saja. Tidak pula keduanya. Lia ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Ini tujuannya agar perintah di sini menjadi umum, mencakup seluruh macam-macam ibadah. Walam yukhassanu an min anwa'is syirki dan Allah tidak menghususkan satu macam dari macam-macam syirik. Ya ketika melarang kesyirikan, Allah tidak mengatakan syirik besar saja yang tidak boleh. Tidak. Iya. Liya umman nahyu jami'a anwa'isyriki tujuannya agar larangan di sini agar larangan di sini umum mencakup seluruh macam-macam kesy syirikah iya perhatikan ini perintah Allah untuk beribadah kepadanya saja dan larangan untuk berbuat syih, syirik ya jadi larangan syirik itu bukan kata ustad bukan kata syekh bukan kata alim ini larangan langsung dari Allahutabaroka wa ta'ala Bismillah Lanjutkan Dikatakan oleh penulis Munasabatul bab. Kaitan ayat ini dengan bab Apa korelasi Apa kaitan Ayat dalam surat An-Nisa Ketiga puluh enam Dengan bab yang kita baca Bab kita yang baca adalah kitabut Tauhid Anha ibtadaat bil amri bittauhidi. Sesungguhnya ayat ini dimulai, ayat ini dimulai dengan perintah untuk bertauhid, wanahi anisirki dan larangan dari kesirikan. Fathihak maka di dalam ayat ini tafsirutauhid ada tafsir dari tauhid. Apa itu tauhid? Ya, tauhid itu adalah beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat syirik. Bi bahwasanya tauhid itu ibadatullahi wahdah beribadah kepada Allah saja wa tarkusyirki dan meninggalkan kesy- kesyirikan. Ya. Dikatakan oleh penulis, ma yustafadu minal ayat, apa yang diambil faidah dari ayat ini? Faidah apa saja yang bisa kita ambil dari ayat ini Yang pertama Wujubu ifrodillahi bir ibadah Faidah ayat ini yang pertama adalah Wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah Wajibnya mengesahkan Allah dengan ibadah Li'anallaha amaro bidhalika awalan Karena Allah melarang Memerintahkan hal itu pertama kali Iya Wahuwa akadul wajibat Fahuwa akadul wajibat Dan maka dia Tauhid ini ya Adalah akadul wajibat Kewajiban yang paling dikuatkan Kewajiban yang paling ditekankan Sebelum sholat Sebelum zakat Seorang muslim itu wajib untuk bertauhid Dahulu Faedah yang kedua Tahrimus syirki Haramnya kesyirikan Lianna allaha naha anhu Karena Allah melarang darinya Fahuwa asyaddul muharromat Iya Syirik itu adalah Keharoman yang paling keras Yang paling keras Iya Nah, Kalau dosa-dosa lain selain syirik Para ulama mengatakan bahwasanya masih mungkin Allah mengampuni dia. Kalau seandainya Allah tidak ampuni, maka dia akan diadab di neraka. Tetapi dia tidak kekal. Iya. Sampai bersih dosanya dengan adab, dia akan Allah angkat untuk kemudian Allah hidupkan lagi dan dimasukkan ke dalam surga. Dosa penzina, dosa pencuri, dosa peminum homer. Iya, dosa pemakan riba dari dosa-dosa besar. Iya, selama mereka tidak menghalalkan perbuatan-perbuatan tersebut, ketika mati mereka mati masih dalam keadaan muslim. Iya, muslim yang bermaksiat, sehingga nanti di hari kiamat, apabila Allah tidak mau mengampuni mereka, mereka pun akan diadab di dalam kubur, diadab di neraka. Dan kemudian nanti Allah akan ampuni Setelah pada masa tertentu Dan kemudian mereka akan masuk ke dalam surga Tapi kalau pelaku kesyirikan Ayat yang tadi kita baca Allah tidak akan mau mengampuninya Eh, apabila dia mati belum sempat bertaubat Maka ini penting kaum muslimat Kaum muslimin wal muslimat Untuk kita perhatikan hal tersebut <tuh> Faidah yang ketiga Ana ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Ya di situ ada tulis ada ditulis ijtinabi yang benar ijtinaba. Ya bukan kasrah tapi fathah. Ini salah cetak insyaallah. Ana ijtinaba syirki syartun fi sihhatil ibadah. Ini penting. Faidah ini penting, perhatikan. Faidah yang ketiga dari ayat ini bahwasanya menjauhi syirik merupakan syarat sahnya ibadah ya. seorang hamba apabila dia ibadahnya mau diterima oleh Allah maka salah satu syaratnya adalah dia harus meninggalkan kesyirikan dia harus meninggalkan kesyirikan ya. karena meninggalkan kesyirikan adalah syarat sahnya ibadah li'anallaha koronal amro bil ibadah Karena Allah menggandengkan perintah untuk beribadah binahi an syirki. Allah gandeng perintah untuk beribadah dengan larangan dari kesyirikan. Larangan dari kesy kesyirikan. Allah gandeng perintah untuk beribadah digandeng dengan larangan dari berbuat sy syirik. Nauzubillah Ya, semoga kita terlindung ya dari dosa ini. Ya, dan kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memudahkan kita untuk bisa mempelajari ilmu ini ilmu yang para Rasul seluruhnya Nabi dan Rasul seluruhnya diutus oleh Allah untuk menegakkan dakwah ini yakni agar manusia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu SWT faedah yang keempat anasyirkah haramun Ayat ini menunjukkan kalau syirik itu haram. Qalilahu wa katsirahu. Apakah syirik yang sedikit ataukah syirik yang banyak? Kabirahu wa Apakah syirik yang besar ataukah syirik yang kecil? Iya. Kenapa faedah ayat ini seperti itu? Iya. Faedah ayat ini menunjukkan kalau syirik itu haram seluruhnya besarnya kecilnya banyaknya sedikitnya li kalimata ya. syai'an nakiratun fi siyakin karena syai'an di dalam ayat ini adalah nakirah yang jatuh dalam konteks larangan iya fata'umu kulladhalik maka nakirah di sini mencakup seluruhnya ya seluruh seluruh kesyirik kesyirikan jadi Allah tidak rito untuk disekutukan apakah dengan Nabi. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka ibadah kepada Tuhan Bapa, Tapi mereka juga ibadah kepada Yesus. Iya, kepada Isa. Mereka ibadah juga kepada Barakallahu Fikum Ruhul Kudus. Mereka beribadah juga kepada Naam Maryam, Iya. Barakallahu Fikum Ya Allah tidak rido. Ya. Allah tidak rido untuk Allah disekutukan dengan siapapun, walaupun dengan nabinya. Ya. Faidah yang kelima, Anahu la ya juzu, Ayus ahadun fi ibadatihi. Sesungguhnya tidak boleh disekutukan bersama Allah satu apapun dalam peribadahan kepadanya. Ya tidak boleh Allah itu disekutukan dalam peribadahan. La malakun tidak boleh Allah disekutukan dengan malaikat. Wala nabiun. tidak boleh pula dengan nabi. Wala salihun tidak boleh pula Allah disekutukan dengan orang saleh. Iya. Tidak boleh Allah disekutukan dengan misalnya ya orang saleh siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya atau disekutukan dengan Imam Syafi'i, disekutukan dengan Imam Ahmad, disekutukan dengan wali-wali tidak boleh. Iya. Wala sanamun tidak boleh pula Allah disekutukan dengan patung. Kenapa? Li anna kalimata syai'an amah sekali lagi karena kalimat syai'an di sini bentuknya umum. Iya. Tidak boleh Allah disekutukan dengan siapapun. Ia. Ini yang kita baca dari kitab kita yang pertama Yaitu dalil yang keempat dari kitab Tauhid Dari bab yang pertama InsyaAllah kita akan lanjutkan pembacaannya dalil berikutnya Pada pertemuan yang akan datang Baik. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah